Assalamualaikum Saudara-saudara. Malam Medisi hari ini Minggu 22 Oktober 2017 dibacakan Ardiansyah. Kebakaran lahan meluas di Aceh Barat. Laut Logna kembali memakan korban jiwa. Wagub minta penyelesaian jembatan di Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom SRMB Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio Louser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambia FM. Sudarlun kebakaran lahan dan hutan di Aceh Barat semakin meluas. Hingga hari ini sejumlah desa yang tersebar di 5 dari 12 kecamatan terbakar dan menyebabkan asap pekat, menyelimuti, dan mengganggu udara. Kabit Kedaruratan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat, Beni Hardy, saat ditanyai mengatakan kebakaran lahan yang terjadi di Aceh Barat, kini terus meluas yang rata-rata terjadi di lahan baru. Penanggulangan selain telah memantau juga mengerahkan mobil pemadam ke lokasi yang terjangkau. Sementara itu sejumlah warga di Aceh Barat mengeluh dengan asap pekat dampak dari kebakaran lahan yang kembali terjadi. Sejumlah ruas jalan di Kepung Asap meliputi Jalan Melabuh Banda Aceh di kawasan Suakni dan Jalan Melabuh Tutut di kawasan Lapang. Sementara itu Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Melabuh Nagan Raya, Edi Darlupti, yang didampingi prakirawan M. Firdaus kembali melansir bahwa titik api masih banyak di Aceh Barat dan Nagan Raya. Sudarlun Laut Lok Nga Aceh Besar kembali memakan korban jiwa minggu siang sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan laut yang terjadi di pantai tebing lampu dekat kawasan bunga laut tersebut menimpa pemuda asal Medan atas nama Atam 30 tahun. Kapolsek Lok Ngaib Yoga Panji Prastia S.I.K. mengatakan saat kejadian korban Atam dan dua temannya sedang asik mandi di pantai Tebing Lampu U. Korban yang berprofesi sebagai tukang konstruksi berdomisili di Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Tidak lama setelah ketiganya mandi di laut, tiba-tiba Atam menjerit dan meminta tolong dari dua temannya karena tidak bisa berenang. Aswin dan Ramadan yang mengetahui hal tersebut berupaya memberikan bantuan Namun usaha mereka gagal bahkan keduanya ikut hanyut Rekan-rekan korban yang tidak ikut mandi kemudian meminta bantuan warga setempat Bantuan dari warga itu membuahkan hasil Ketiganya berhasil ditarik dari arus laut Ketiga korban langsung dilarikan ke puskes Mas Lokna. Namun satu dari tiga korban yaitu Atam meninggal dunia Zarlun Wakil Gubernur Aceh Nova Irian Syah memintar kanan untuk merampungkan pembangunan jembatan di Desa Senebuk Paya, Kecamatan Perdada Biren, tepat waktu. Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur saat meninjau pembangunan jembatan tersebut. Didampingi Wakil Bupati Biren, Muzakar Agani, Nova Irian Syah, kemarin melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan dana APBA dan OTSUS 2017 di Biren. Nova mengatakan pembangunan jembatan realisasinya berpotensi terlambat dari target sesuai masa kontrak. Seharusnya jembatan selesai dibangun rekanan karena dimulai sejak lima bulan lalu. Walau berpotensi terlambat dari jadwal, namun ia yakin rekanan pelaksana dapat melaksanakan tugas sesuai target. Usai meninjau jembatan di Senebuk Paya, Pedada, wagub dan Pejabat Terkait di Kabupaten Biren dan Provinsi Aceh, meninjau realisasi peningkatan embung payagelungku di Desa Paku, Kecamatan Simpang-Mamplam. Darlun warga Gampung Tanjung, Kecamatan Kembang Tanjung, Pidi, memprotes beras raskin yang disalurkan bulog Pidi yang dinilai bermutu rendah. Raskin tersebut telah dibagikan gesi kepada warga sebagai penerima raskin. Zulfitri, 41 tahun, warga Gampung Tanjung, mengatakan, raskin yang didistribusi bulog Pidi, berjumlah 25 sak, bermutu rendah. Raskin tersebut hancur seperti tepung dan warnanya berubah. Beras tersebut tidak layak dikonsumsi jika dibandingkan dengan raskin yang telah dibagikan sebelumnya. Sementara itu, Kepala Subdivri Bulog Pidi Ruslian kepada Seram BFM mengatakan Bulog PD telah tiga bulan menyalurkan beras jenis premium kepada warga sebagai penerima. Beras premium itu baru dibeli bulok dengan kualitas yang cukup bagus. Namun kini stok beras premium di gudang bulok telah habis, sehingga bulok menyalurkan beras jenis medium. Terhadap adanya laporan warga di Kembang Tanjung, pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM. Dalun PT Proteknika Jasa Pratama selaku rekanan Pasar Modern Aceh Barat Daya akan menempuh jalur hukum pasca Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau Perkim dan LH, Abdiya, memutuskan kontrak pekerjaan Pasar Modern senilai Rp58,68 miliar tersebut. Direktur PT Proteknika Jasa Pratama South Henry P. mengatakan pasca diputuskan, ia mengalami kerugian materil 100 miliar rupiah dan inmateril 1 triliun rupiah. Menurut Sibarani, pemutusan kontrak itu terkesan dipaksakan karena pekerjaan itu akan berakhir 20 Oktober 2017 atau tersisa 20 hari lagi sejak diputuskan. Sehingga masih ada waktu pihaknya menyelesaikan pembangunan tersebut meski progresnya hanya mencapai 26,9 persen. Sementara karis Perkim dan LH Abdiya Azhar Anis ST saat dikonfirmasi Seram BFM mengatakan pemutusan kontrak tersebut berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015. <Sing> Sedat Majelis Pendidikan Daerah Aceh bekerjasama dengan MPD Aceh Tamiang selama dua hari melakukan observasi standar mutu pendidikan di Aceh Tamiang dengan mengunjungi Sekolah Dasar Desa Jambu Rambung, Kecamatan Bandar Pusaka salah satu kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur Rombongan MPD Aceh ini terdiri dari 3 Guru Besar Unsiah dan Uwin Araniri Profesor Darmis A. Sulaiman M. APHD, Prof. Dr. Murniati MPD, Dr. Makmun Ibrahim Eli Arianti SPD MPD Dr. Andes Salman MSI dan Ketua MPD Aceh Tamiang, Dr. Andes Mukulis MM yang dipimpin langsung, Ketua MPD Aceh, Prof. Warul Walidin MAAK. Mereka sengaja memilih SD Negeri Jambu Rambung, salah satu sekolah yang jauh dari ibu kota Kabupaten Aceh Tamiang, untuk pendampingan, mengawasi secara teliti, penerapan 8 standar mutu pendidikan. Dari hasil observasi dan masukan yang diterima warga, Ketua MPD Aceh, Prof. Warul Walidin berjanji akan menyampaikan semua kondisi pendidikan Aceh kepada Gubernur Aceh untuk dilakukan pembenahan ke arah yang lebih baik. Sudahlun Penyidik Satuan Reskrim Polres Aceh Utara akan memeriksa dua tersangka kasus pembunuhan Rudaimah 60 tahun, janda asal desa Bukit Lintung, Kecamatan Langkahan Aceh Utara, di pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tujuannya untuk menambah bukti tambahan dalam proses penyelidikan dalam kasus tersebut kedua tersangka adalah Muhammad alias Ahmad gayo 46 tahun warga Menasah Tengo Kecamatan pantai Bidari Aceh Timur dan Adam bin M Tayib 34 tahun warga desalung Tuha Kecamatan Tanah Jaambu Ayi Aceh Utara Kapolres Aceh Utara KBP Ahmad Untung Suryanatam melalui kassat Reskrim Ibtu Rezky Kholidian Syah menyebutkan Tersangka akan dibawa ke Medan ke puslafor Polri Cabang Medan untuk diperiksa dengan menggunakan lead detector atau uji kebohongan. Keduanya diperiksa dengan menggunakan alat tersebut sebagai bukti pendukung dalam kasus tersebut. Tersangka memang telah mengakui perbuatannya namun akan diuji lagi dengan alat tersebut untuk mendalami kasus agar terungkap secara tuntas.